Masuk kepada jus yang kedua yaitu pembahasan as-sharf. Sekarang lihat al-masadiru pembahasan yang berkaitan dengan masdar-masdar. Di sini beliau langsung mengatakan anwaul masadir jenis-jenis masdar kita bahas dulu definisi masdar Masdar itu dilihat adalah setiap lafadz yang menunjukkan kepada sebuah kejadian. Kalau bahasa Arabnya itu, Allahu Allahi ya dulu al hadasi. Masdar itu adalah lafadz Allahi ya dulu al hadas yang dia itu menunjukkan kepada sebuah kejadian mujarro dan minaz zaman kosong dari zaman tidak terikat dengan waktu jadi masdar itu adalah lafadz allazi yadulu ala alhadatsi yang dia menunjukkan kepada kejadian Mujarrodan minaz zaman, dia kosong dari zaman, dari waktu. Tidak ada kaitannya dengan waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Mutadominan ahrufa fi'lihi. Kemudian masdar ini mengandung huruf-huruf fi'ilnya. ya. Lafzhon baik secara lafad. Jadi dia kosong dari zaman. Tidak memiliki hubungan dengan waktu. Mau waktu lampau, waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Kemudian dia, masdar tadi itu, mengandung huruf-huruf fiilnya. Lafzhon baik secara lafad. Ya, baik secara lafat Contohnya Fahima fahman Itu secara lafat Fahima fahman Jadi kalau kita lihat fahman, fahman ini masdar ya, dia itu adalah lafadz yang menunjukkan kepada sebuah kejadian, yaitu kejadian faham, memahami. Mujarro dan minaz zaman. namun kejadian memahami yang ada pada fahman ini kosong dari waktu, karena tidak mungkin dia diterjemahkan telah memahami, sedang memahami, atau akan memahami, tidak. Hanya dimaknakan faham atau pemahaman, paham? Mutadominan ahrufi atau mutadominan ahrufa fiilhi. Masdar tadi itu mengandung huruf huruf fiilnya lashedon secara laphat. Fahima tiga huruf, fahman tiga huruf. Paham? Adapun alif itu untuk menandakan dia dalam keadaan nasof ya. Isim kalau tidak diakhiri dengan hamzah. Dan tidak diakhiri dengan takmar puto Dalam keadaan nasob Dia itu dikasih ah, Alif Untuk tanda bahwasannya dia dalam keadaan nasob Fahman Hurufnya sama Secara lafad sama Atau secara takdir Ya Tidak secara lafad Namun secara takdir Seperti Kotala Gitalan Ya kotala kitalan kotala itu setelah kof ada alifnya namun kalau kitalan yang menjadi masdarnya setelah kof tidak ada alif artinya ada huruf fiilnya yang tidak ada di situ nah ini ditakdirkan ada Ya ini ditakdirkan ada. Atau yang ketiga, muawidon mimma husifa biqairi sebagai gantian dari huruf yang dibuang disebabkan ada huruf yang lain. Ya, sebagai gantian dari huruf yang dibuang. Contohnya seperti sabbha tasbihan. Sabbha, masdarnya adalah tasbihan. Di sini, hu, mengandung hurufnya secara gantian. Karena... Ada beberapa huruf yang dia itu dibuang. Seperti sabbaha, itu baknya berulang dua kali. Paham? Ketika tasbihhan, baknya hanya sekali. Berarti ada yang dibuang, kemudian digantikan dengan yang lain. Itulah masdar. Jadi kalau ditanyakan kepada kita, Apa itu masdar? Masdar itu adalah lafadz yang menunjukkan kepada sebuah kejadian namun tidak berkaitan dengan waktu, kosong dari waktu. Ada kejadiannya tapi tidak ada waktunya. Padahal secara asal yang namanya kejadian itu harusnya kan berkaitan dengan waktu. Kalau dia tidak. Kemudian masdar itu mengandung huruf-huruf fiilnya secara lafadz. Secara lafadz ada huruf fiilnya di situ. Eh, secara eh, sec Masdar itu pasti mengandung hurufnya, huruf fiilnya, ya. Masdar itu pasti mengandung huruf fiilnya, baik secara lafadz seperti Fahima, Fahman, lafadznya sama, sama-sama tiga huruf, paham ini? Atau secara takdir, ya, secara ditakdir, ditakdirkan seperti kotala, kitalan ada huruf fi'ilnya yang tidak ada namun ditakdirkan di situ atau gantian ya dari huruf yang dibuang jadi ada huruf yang dibuang kemudian ada huruf yang menggantikannya seperti sabbaha tasbihan itu ringkasan dari masdar ya Dan ingat, ada di antara para ulama Nuhad, para ulama Nahu, yang mengatakan bahwasannya masdar itu asalnya fi'il. Bukan fi'il baru masdar. Kalau ditasrifkan, Fahima yafhamu fahman. Berarti seolah-olah fi'il dulu baru masdar. Tapi ada di antara kalangan para ulama Nahu yang mengatakan masdar itu asal dari fi'il. Jadi fahman dulu baru fi'ilnya. Atau ada yang mengatakan masdar itu asal dari semua isim mustaq. Jadi kita punya isim mustaq kemarin 8 atau 9 itu. Asalnya masdar itu, masdar itu adalah asal dari semua isim mustaq. Berarti kalau isim fa'il, doribun, asalnya dorban. Madrubun, asalnya dorban. Semua isim mustaq itu berasal dari masdar. Ya. Itu yang disebutkan dari definisi tersebut. Sekarang kita lihat Anwa'ul Masaudir Jenis-jenis Masdar Yang pertama, Sulasiun Ada Masdar yang Sulasiun Dibentuk dari fiil-fiil yang tiga huruf Kemudian ruba'iyun Kemudian ada masdar yang dibentuk dari fiil-fiil eh, empat huruf Kemudian khumasyun Ada masdar-masdar yang dibentuk dari khumasyun dari 5 fiil yang 5 huruf Kemudian sudah siun Kemudian ada masdar yang dibentuk Dari fiil yang 6 huruf Ini Yang akan kita bahas dari Setiap jenis-jenis masdar tersebut Di sini beliau membahas langsung tentang awalan Masaudirul Af'ali Ar-Rubaiyah. Yang pertama, Masdar dari Fi'il-Fi'il fi yang empat huruf. Beliau tidak membahas yang Sula Siyo. Ini anda belum lihat ke belakang lagi. Tapi di sini beliau langsung membahas yang empat huruf. Tapi nanti kalau selesai pembahasan Masdar ini, tidak ada juga anda dapatkan. Nanti anda bahas cara Membuat masdar dari fiil yang tiga huruf Sekarang kita bahas Masdar yang Fiil empat huruf Masadirul af'ali ar-ruba'iyya auzanun Masdar fiil-fiil yang empat huruf Laha masdar-masdar tersebut Bagi masdar-masdar tersebut Auzanun beberapa wazan Jadi kalau fiilnya Fiil yang empat huruf Maka masdar masdar eh, fiil fiil tersebut memiliki beberapa lafadz lafadz masdarnya, ya, memiliki beberapa wazan yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk fiil fiil yang lebih dari tiga huruf tersebut atau fiil yang empat huruf tersebut. Sekarang, yang pertama adalah af'ala. Af'ala. Al-fi'lu ala wazni af'ala. Fi'il yang ikut wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Kalau kita belajar tasrifnya itu lebih mudah insyaAllah. Ala wazni if'alun. Atau alawazni if'alin. Kalau dibaca sebagai modafidehnya ya. Maka dia mengikuti wazan if'alun. Af'ala yuf'ilu if'alan. Berarti kalau ahsana yuhsinu ihsanan. Akroma yukrimu ikroman. Perhatikan ya. Untuk. fi'il yang wazan af'ala ini empat huruf tambahan, satu huruf hamzahnya tambahannya paham? maka masdarnya nanti adalah if'alun atau if'alan Adapun kalau nanti Fi'il af'ala Dia Mu'tal a'in Yaitu Huruf a'innya berbentuk huruf illah ya. Amma izakana mu'tal al'ayni Adapun kalau fi'il wazan af'ala Itu mu'tal a'in Bukan mu'tal akhir tapi mu'tal ain, huruf Ain fiilnya berbentuk huruf Allah Seperti Aqoma Sama A'ana Ya Aqoma atau sama Abana Itu wazan af'ala juga Namun Mu'tal ain, ain, fiilnya Nanti berbentuk huruf Allah Ya Aqoma. Af'ala juga wazannya Cuma. Ain fi'ilnya berbentuk huruf illah. Maka caranya nanti huruf ainnya dibuang ketika dijadikan masdar, ya huruf ainnya itu dibuang ketika dijadikan masdar. Ya, jadi huruf aynnya dibuang ketika menjadi masdar dan memindahkan harokat dari ayn tersebut kepada fa dan memindahkan harokatnya harokat ayn tadi kepada fa uh -huh. Ya, harokat pada ain tadi dipindahkan kepada fa. Kemudian ain yang dibuang tadi digantikan dengan tak tak dan diletakkan di akhir masdarnya. Anak ulangi. Huruf ainnya dibuang ketika menjadi masdar. Berarti kan ifalan atau ifalun. Ini kan masdarnya. Maka ainnya kalian buang. Setelah itu, harokat yang ada pada ain tadi, berarti kan ifa. Ainnya kan dibaca fath, dibaca fathah. Nah, harakat fathahnya itu dikasihkan ke fa fiilnya. Jadi kan tadi harusnya fa itu kan dibaca sukun, if if dibaca sukun. Ainnya dibaca fathah. Ainnya dibuang, tapi harokat fathahnya dikasih ke fa fiilnya. Berarti ifa bacanya. Kemudian digantikan dengan tak taknis dan diletakkan di akhir masdarnya. Ya, dia digantikan dengan tak taknis, tak taktanis ini maksudnya tak marbuto. Kemudian diletakkan di akhir masdarnya. Berarti kalau akoma Masdarnya itu nanti menjadi iqomatan. Abana menjadi ibanatan. Paham ini? Wazannya kan ifalan. Afala yufilu ifalan. Wazannya adalah ifalan afala yufilu ifalan tapi kalau dia berbentuk mutalain ain, ain fiilnya berbentuk huruf illah maka ifalan ainnya itu dibuang paham kemudian harokat fathahnya pada ain tersebut diberikan kepada fa ifa bacanya berarti kan if, berarti, if alun berarti menjadi ifalun kemudian ain yang dibuang tadi digantikan dengan tak marbuto atau tak taknis yaitu tak marbuto dan diletakkan di akhir dari masdarnya berarti tadi ifalun menjadi ifalatun Berarti kalau aqoma menjadi iqamatun. Abana menjadi ibanatun. Itu masdar dari fi'il si af'ala yufilu yang muqtalain. Ini tidak diikutkan wazan if'alun lagi. Kenapa? Karena aqoma di sini ikut wazan af'ala tapi muqtalain. Ya, mu'tal Ain yaitu Ain fi'ilnya berbentuk huruf Allah. Akoma yukimu. Berbentuk nanti huruf Ya di situ Ain fi'ilnya. Masdarnya nanti yang if'alan. Ain fi'ilnya itu dibuang. Tapi harokat fathahnya kan if'alan. Ainnya kan dibaca fathah. Harokatnya dikasihkan ke fa'fi'il. Berarti if'alun bacanya. Kemudian, Ain yang dibuang tadi, kita ganti dengan Takmar Butoh. Diletakkan di akhir masdarnya, ditambahkan. Berarti, Ifalun menjadi Ifalatun. Berarti, kalau Akoma menjadi Ikomatun. Abana menjadi Ibanatun. Aana menjadi Ianatun. Itu masdarnya dari Fiil Af -ahlah. Sekarang yang kedua. Al fi'lu ala wazni fa'ala. Masdaruhu ala wazni taf'ilin. Ili, taf atau dibaca taf'ilun atau taf'ilan nanti kalau di tasrifnya. Fi'il yang ikut wazan fa'ala. Maka masdarnya itu nanti kata beliau. ya, Masdarnya itu nanti ikut wazan taf'ilan fa'ala yufa'ilu taf'ilan kadzdzaba yukdzibu taqdziban azzama yu'azzimu ta'ziman ya itu wazan itu wazannya wazan Taf'ilan di sini ditambahi terkadang masdarnya pun ikut wazan fi'alan. Jadi fa'ala yufailu itu punya dua masdar. Seringnya taf'ilan dan terkadang bisa fi'alan. Contohnya nanti dalam surah An-Naba ayat ke-28. Wa kazabu bi'abainah. Bi ayatina kizabah kizaban fi alan. ya. Wa kizabu kizabah kizabah kizabu bi ayatina dengan ayat-ayat kami kizaban bukan takziban tapi kizaban fi alan. Jadi kalau dia dalam keadaan seperti ini faala yufa ilu itu seringnya adalah taf'ilan, namun terkadang juga fi'alan. Ya, kazzaba berarti takziban atau kizaban. az nanti izzoman. zoman Ya, fi'alan. Akhirnya ditaslit dibaca panjang. Ini kalau dia sahihul akhir Adapun kalau nanti dia muqtal akhir ya huruf akhirnya berbentuk huruf illah seperti zakka atau robba atau warra ya zakka ada alif maksurahnya atau robba itu wazannya sama fa'ala juga tapi muqtal akhir lam lam fi'ilnya berbentuk harful illah maka caranya tetap mengikuti wazan taf'ilun dilihat masdarnya tetap mengikuti wazan taf'ilan kemudian ya pada wazan taf'ilan dibuang ya Ya, yang ada pada wazan taf'ilan itu dibuang. Dan digantikan dengan tak-taknis di akhir mas masdarnya. Jadi wazannya menjadi taf'ilatan. Ya, ya. Iya nya dibuang kan tafilan, iya nya itu kita buang, kemudian setelah itu ditambahkan tak taknis di akhirnya, berarti kan menjadi tafilun, kemudian kita tambahkan tak taknis di akhirnya yaitu tak marbuto berarti menjadi tafilatun atau tafilatan, berarti kalau zakka menjadi taskiatan, atau kalau tadi apa lagi, robba menjadi tarbiyatan. Ya, tazakka menjadi tazkiatan, robba menjadi tarbiyatan. Ya, robba menjadi tarbiyatan. Jadi fa'ala yufa'ilu, masdarnya adalah taf'ilan atau fi'alan. Tapi kalau nanti dia muqtal akhir, yaitu huruf illahnya berbentuk huruf illah, eh, huruf akhirnya berbentuk huruf illah seperti zakka atau robba, maka masdarnya nanti ikut wazan taf'ilatan. Bagaimana cara membuatnya? Ya yang ada pada taf'ilan dibuang, kemudian digantikan dengan ta marbuto di akhir wazan tadi. Berarti taf'ilan menjadi taf'ilatan. Zakah, tazkiyatan, robba, tarbiyatan. Jadi ingat, robba kalau dapat bahasan taf'ilatan, tarbiyatan, tazkiatan itu masdar. Ya, itu mas, masdar. Kemudian yang ketiga, fa'lalah. fa'lala Kata beliau di sini masdarhu ala wazni fi'lalun atau fa'lalatun. Masdarnya ada 2, fi'lalun atau fa'lalatun. Seperti zalzala, masdarnya adalah zilzalun atau zalzalatun. Ya. Zalzala masdarnya adalah zilzalun atau zalzalatun. Itu kalau Fa'lala Masdarnya fi'lalun atau fa'lalatun Wa mislukaw lillahi ta'ala Iza zulzilatil ardu zilzalaha Ya Zulzila itu Majhulnya Aslinya zalzala Masdarnya adalah zilzalaha ya zilzalan tapi dia bersambung dengan domir jar muttasil di situ Amma idza kana alfi'lu ala waz ala fa'lala Adapun kalau fi'il yang ikut wazan fa'lala bukan fi'il mudha'af artinya bukan ada huruf yang diulang dua kali fa yakunu masdaruhu ala wazni fa'lalatun faqat maka masdarnya itu hanya ikut wazan fa'lalatun saja, tidak ada fi'lalun. Kalau fiilnya bukan mau doaf ya, zal zalah kan ada pengulangan huruf dua kali di situ, ya. Ini namanya wazan fa tapi dia mau doaf. Paham? Nah, nanti kalau ada dia ikut wazan fa tapi enggak mau doaf seperti tom ana atau fahrosa paham maka masdarnya nanti cuma satu Cuma ikut wazan tom an al falalatun berarti tom anatun fahrosatun tidak ada fi'lalun kenapa karena fi'ilnya memang ikut wazan afala afalala eh, namun tidak mudoaf ya namun dia tidak tidak muda'af. Kemudian, yang keempat. Al-fi'lu ala wazni fa'ala masdarhu ala wazni fi'alun atau fi'alin au mufa'alatun. Fi'il yang ikut wazan fa'ala. Berarti fa'ala yufailu mufa'alatan. Paham ini? Maka nanti wazannya dia. Fi'alun atau mufa'alatun. Mufa Seperti kotala yukotilu kitalun atau mukotalatun. Kedua-duanya masdar. Jahada jihadun mujahadatun. Kedua-duanya juga masdar. Ya, kalau rinciannya gini ya, anak rincikan. Wazan faala. Masdarnya nanti fi'alun atau mufa'alatun. Syaratnya ditulis kalau fa' fiilnya bukan berbentuk huruf ya. Ya. Kalau fa' fiilnya bukan berbentuk huruf illah ya. Seperti qatala fa' fiilnya adalah kof. tidak berbentuk huruf Ilah ya, tapi dia huruf kaaf atau jahada juga bukan berbentuk huruf ilah ya, bukan yahada tapi jahada. Adapun selanjutnya ditulis, kalau nanti dia berbentuk huruf ilah ya, ya. Adapun kalau nanti dia berbentuk huruf ilah ya maka masdarnya itu hanya satu yaitu mengikuti wazan mufaalatun maka masdarnya nanti hanya satu lafaz yaitu hanya mengikuti wazan mufaalatun fi'alun enggak boleh ada lo kenapa enggak boleh karena dia fa berbentuk huruf ildah Contoh. Ya mana sama ya saraf. Ya mana fa ala. Ya saraf fa ala. Jelas? Tapi. Karena fa fiilnya berbentuk huruf illa. Ya mana fa ala. Ya. Huruf fa fiilnya berbentuk huruf illa maka masdarnya tersebut hanya ikut wazan mufaalatan berarti menjadi muyamanatan ya maka menjadi muyamanatan muyasaratan ini kita mengetahu kita belajar kaidah ya kalau sekadar belajar tasrif ya tahu begitu saja gitu tapi ini sekarang kita belajar kaidah Bagaimana masdar itu bisa terjadi. Gitu. Hah? Jadi kalau fa'ala itu punya dua wazan. Tapi kalau dia nanti fa'fi'ilnya berbentuk huruf illahya. Maka nanti hanya satu wazan. Yaitu mufa'alatan saja. Fi'alan tidak ada. Yang kelima ini pembahasan yang tadi ya, yang pertama. Ini beran ada baca. Yang kelima sama sama pembahasan yang pertama dari wazan af'ala. Wa idza kana al fi'lu ala wazmi af'ala mu'talal wasti, kana al masdaru ala wazni if'alatan. Kalau misalkan fi'il yang ikut wazan af'ala itu mu'tal wasti, huruf tengahnya berbentuk huruf illah. Ya, mu'tal wasti yaitu huruf Tengahnya itu berbentuk huruf illah yaitu ain fiilnya berbentuk huruf illah Kan al-masdaru ala wazni if ala tun, ya, maka masdarnya nanti itu ikut wazan if ala tun. Di sini kurang tepat ya, yang benar itu nanti ain fiilnya dibuang. Maksudnya dia ini anak mungkin maksud beliau ya karena anak lihat di kitab beliau juga dia beliau punya kitab asorfu As al kafi satu jilid anak punya kitabnya itu asorfu As al kafi itu pembahasan ilmu sorok tapi pengarangnya sama sama-sama pengarang kitab yang kita pelajari ini yaitu kitab mulakhos ini judul kitabnya itu asorfu As al kafi di sini beliau memang mengatakan if alatun al tapi maksudnya ain fiilnya itu dibuang Paham? Kemudian ain fiilnya tersebut ee, Dibuang Harokatnya dikasihkan kefa Kemudian ain itu diganti Dengan takmar buto Kan tadi if'alun itu bacanya kan If'alun Berarti menjadi Akoma ikomatun Anaro -ana inarotun Ya Inaro inarotun ini penjelasannya sama dengan yang tadi, yang anda sebutkan di awal. Pembahasan yang empat huruf ya. Masdar dari fi'il yang empat huruf. Ya, ini anak cukupkan dulu, besok insya Allah. Kita masuk pada masdar-masdar dari fiil yang khumasi. Masdar-masdar dari fiil yang lima huruf sama beberapa penjelasannya. Taib, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta stagfiruka wa atubu ilaih.